Pembahasan tentang makharajul huruf Dan juga Telah kita Sebastikan pula bagian awal dari Pembahasan sifatul huruf Sifat-sifat yang telah kita pelajari Ada 4 sifat Sifat hames Atau 4 pasang sifat ya, Ada 8 sifat hames Dengan pasangannya jahar Kemudian syiddah Ya, dengan pasangannya apa rohah dan juga ada sifat bainiyah. Kemudian yang berikutnya sifat istiqlal dan istifal dan kemudian yatabak serta invitah. Nah para ulama tajwid menggolongkan ya, empat pasang tadi sebagai sifatun Lahadid Sifat yang saling Berlawanan atau sifat Mutabadah Sifat yang saling berlawanan Atau yang saling berpasangan Misalkan sifat hamus dengan lawannya Jahar Dan seterusnya Ada golongan yang lainnya Yaitu sifat yang tidak memiliki lawan ya, Sifat yang tidak punya pasangan Disebutkan oleh para ulama Ada sejumlah sifat seperti safir, qalqalah, lin, inhiraf, takrir, tafasyi, istitalah. Sebagian lagi menambahkan sifat gunnah. Ada juga yang menambahkan sifat uh, apa namanya? sifat al-khafa ya. nah. Namun ini sebagian yang Tertera dalam buku ini ada beberapa sifat yang masyur. Yang ini adalah dikolongkan oleh para ulama Tajwid sebagai sifat yang tidak memiliki pasangan atau tidak punya lawan. Nah, toh kita mulai saja penyebutan dan pembahasan tentang sifat-sifat ini. Yang pertama sifat sofir. Sifat sofir. Secara luguah, secara bahasa. Ya, Safir bermakna haddatun saud, ya, suara yang tajam, suara yang tajam. Nah, layak. Adapun secara istilah adalah haddatun fi saudil harf, suara yang tajam yang muncul pada huruf tertentu. Yaitu ada tiga huruf sin, kemudian apa, saud kemudian zai, ya suara yang khas yang tajam pada huruf sin, sod dan zai, yang mana suara khas ini muncul akibat apa? Akibat dari saluran atau celah yang sempit yang menjadi apa? Jalan suara huruf-huruf ini sin, zai dan sod. Nah, kalau kita E, mengingat kembali makhraj huruf Huruf ini Sin Kemudian Zai dan Sod itu dari mana Dari ujung lidah Dengan Permukaan gigi seri bawah S ya. Kemudian suara Serta hawa atau udara Melewati celah yang Sempit Yang terbentuk antara Gigi seri atas dan bawah atau barisan gigi atas dan gigi gigi bawah. S. Nah celahnya sempit. Ya, karena sempitnya celah yang dilalui oleh suara saat kita mengucapkan sin, kemudian sod, kemudian zai, ya, maka muncullah sovir. S. S. Ya, suara desis itu itulah yang dinamakan dengan sovir menurut. Ahli tajwid. Ya. S, coba. Kemudian swad, as, az. Dan sifat ini tidak ada pada huruf-huruf yang lain. Tapi. Ya. Dan seandainya celah yang dilewati oleh huruf-huruf sin dan swad dan zai ini kita coba perlebar maka tidak akan muncul. Sifat sovir tidak akan muncul kalau seandainya celahnya menjadi lebar. Ya. As ini sempit. Tapi kalau kita renggangkan as walaupun letak dari makroet sudah tepat pada ujung lidah dengan apa permukaan gigi seri bawah, namun kalau celah yang dilalui oleh sin ini lebar, maka tidak akan muncul sovir. As misalkan sa sa atau so tho yeah. ya sehingga inilah sebabnya kenapa muncul safir yaitu adanya apa uh, furjah dayyqah ya yakni celah yang sempit coba kita baca tiga contoh kalimat yang mengandung huruf-huruf safir yuwaswisu <tik> yuwaswisu yaslah Azwajan Nah. Sari berapa ya? Nah. Yang berikutnya sifat qalqalah. Sifat qalqalah secara bahasa artinya apa? Qalqalah bermakna at-tahrik atau al-ibtirab, ya. Al-ibtirab yakni apa? Perkoncang atau goncangan, tahrik, ya, menggerakkan. Naam. Itu makna qalqalah secara bahasa. Nah, secara istilah adalah mengeluarkan suara, suara huruf tertentu yaitu ha yaitu ada e, huruf apa? Qalqalah huruf Diantaranya huruf qaf, ya. Mengeluarkan suara pada huruf tertentu saat Disukun Dengan cara bagaimana memisahkan Dua bagian alat Pengucapan huruf tersebut Ya Taib Dalam kurung mirip dengan Harokat ya, Namun tidak disertai dengan unsur Harokat Baik fathah, kasrah, atau dhammah Taib Ikhwan filla azzaakumullah kita telah atau kita tahu Insya Allah bahwasanya huruf itu ada dua keadaan, imma dia disukun atau dia diberi harokat. Ya. Misalkan huruf sin, sin kalau disukun ya bunyinya apa? As. Ya. Atau harokat, misalkan harokat fathah, sa. Ya. Nah, sukun adalah lawan dari Harokat, ya. Sukun itu apa? Bertemunya dua bagian alat pengusapan. Ya. Misalkan sin, lidah dengan apa? Dengan gigi bawah. As, bertemu. Awalnya tidak bertemu, jadinya bertemu. As, ya. jadilah apa? Sin, sukun. As. Dan demikianlah huruf-huruf sukun itu intinya adalah. Kita ulang sedikit. <tuh> Jadi huruf imadiah disukun atau di diharokati. Ya. Sukun berarti apa? Bertemunya dua alat pengucapan. Kalau ba ya berarti bibir atas dan bawah. At ya. atau mim. Am. Nah, itu namanya apa? Sukun. Adapun harokat. Harokat artinya apa? Harokah itu apa? Bergerak, ya kan? Harokah bergerak. Berarti apa? Gerakan dari bertemu kemudian berpisah. Misalkan mim di fathah, ma. Mim di kasrah mi. Awalnya bertemu kemudian ber berpisah. Nah, ma, mi, mu. Harokat ada tiga, itu fathah, kasrah, dan thomah. Adapun sukun, ya hanya satu saja. Awalnya berpisah kemudian apa? 6 bertemu. Toyib. Adapun qalqalah Maka qalqalah itu Adalah keadaan Di antara sukun dan harakah Yang dialami oleh Huruf-huruf yang berjumlah lima Yaitu apa? Qutbu, jad, qutbu jadin qutbu jadin, Huruf qaf Kemudian ta Ba jim dal ya. Qaf Kemudian ta Ba jim kemudian dal Sifat polkola akan muncul ketika huruf-huruf ini disukun. Ketika ya. disukun, maka tidak seperti huruf-huruf yang lain. Kalau huruf-huruf yang lain, misalkan sin, kalau disukun dia sudah bertemu as dan tetap bertemu saja sampai berpindah pada pengucapan huruf berikutnya. Nah ya, kan, as, kemudian setelahnya dalam, kan? Apa contohnya? atau sod yaslanya tidak akan berpisah kecuali dengan berpindahnya huruf yaslah nam taib. Adapun kol-kolah maka dialami oleh huruf-huruf kot -huruf. bujadin saat disukun dengan cara bagaimana melepaskan melepaskan apa dua bagian atau dua alat pengucapan Setelah bertemu lalu dilepaskan Namun melepasnya tadi Tidak seperti Lepasnya e, Ketika Berharokat ya. Kalau fathah kan membuka Misalkan O nah dibuka Kalau kasrah diturunkan Ti di. Kalau Tommah Di himpun ya. Ada pun kol kolah bertemu kemudian berpisah saja tanpa ada unsur-unsur fathah, ya. tidak disertai dengan terbukanya mulut ya. yang lebar ya. atau turunnya rahang atau e, terhimpunnya mulut atau bibir. Ya, contoh saja, misalkan ba ba disukun coba, ab nah, begitu bertemu langsung dilepas ab, ya, tapi hanya lepas saja. Sekedar memisahkan dari Dari apa namanya Tadi setelah merapat itu A-be ya. Jangan disertai unsur harokat fathah Contohnya a ya Atau Disertai dengan unsur kasrah ibi ya. Tidak Atau ubu, tidak ya Al-muhim, al-hasil Kesimpulannya hanya melepaskan saja nah. Baik Paham ya insyaAllah itu kol 6. Nah. Sekarang pembahasan tentang tingkatan kol kolah ya. Kol kolah disebutkan memiliki dua tingkat Yaitu kol kolah kubra dan suhra Kol kolah suhra dan kubra Kol kolah kubra adalah kol kolah pada huruf Qutbujadin saat wakaf Misalkan waqaf pada kalimat falaq ya al-falaq bil yulad syadd dan semisalnya ya, dalam kurung di situ mencakup huruf yang bertasydid ataupun tidak bertasydid ya semuanya terkolong dalam satu tingkatan yaitu qalqalah kubra nah contohnya coba kita baca ayat pertama surat al-falaq Qul a'uudzu bi rabbil falaq. Apa? Al falaq. Al falaq. Naam. Atau qaf-nya ditasydid, ya bil haqq. walaupun kalau didengarkan ada perbedaan, ya. Kalau al falaq itu tidak ada Tenggang waktu langsung dipantulkan Al-Falaq Al-Falaq nah. Ada pun Bilhaq Karena Mushaddadah Maka apa? Ditahan dulu Bilhaq Coba Bilhaq Atau misalkan dalam surat Al-Masad 6 nah. Tabbat yada Abila Habin watab Watab Nah Kalau Tidak bertasyid seperti apa Ma aghna Anhu maluhu wa ma kasaba nah, Kalau waqaf menjadi sukun Wa ma kasaba langsung kasab. Nah. Jadi walaupun berbeda secara apa, ya, kalau kita dengarkan, namun semuanya dalam ruzbah dalam tingkatan kolqolah kubro. Yaitu kolqolah yang terjadi saat wakaf. Saat wakaf. Taib. Adapun yang berikutnya adalah kolqolah suro. Kolqolah suro adalah kolqolah pada huruf kotbu jadin ketika berada di tengah-tengah bacaan. Misalkan kalimat yaqdi abqa atau qad ya qad tapi masih ada kalimat setelahnya tidak wakaf qada aslahal mu'minun qalqalah pada dal termasuk qalqalah apa sugro ya qalqalah sugro karena tidak dalam keadaan diwaqafkan pada huruf tersebut coba dibaca yaqdi yaqdi Nah, taib, ini sekedar penggolongan saja Ada kuala-kuala surah dan kubrah Walaupun sebenarnya tidak ada perbedaan nah, Tidak ada perbedaan dalam praktek tidak ada perbedaan ya. Tidak ada perbedaan antara surah dan kubrah Hanya saja di sini dibedakan kalau Kubro karena lebih jelas, ya lebih jelas dalam arti karena di akhir, ya karena di akhir bahasaan sehingga nampak lebih jelas. Nah, namun dalam praktek tidak ada perbedaan sebenarnya. Nuhuwan filazahumullah. Yang berikutnya adalah sifat lin, ya sifat lin. Secara bahasa artinya suhulah Ya, alin di mana suhu lah. Ini yani mudah. Secara istilah, artinya keluarnya huruf dari makhrajnya dengan mudah tanpa ada beban, tidak ada Kulfah, tidak ada beban. Nah, sifat ini ada pada huruf aw dan ya dalam keadaan sukun dan sebelumnya fathah, aw, ai, ya. aw, ai terucap dengan mudah. Tidak seperti huruf-huruf yang lainnya sehingga huruf waw dan ya memiliki sifat lin ya au ai contohnya kuraysh, hawf ya terusab dengan dengan mudah nah, nah tay nah, itu yang masyur bahwasanya sifat ini ada pada huruf waw dan ya dalam keadaan sukun dan sebelumnya apa fathah walaupun juga sebenarnya sifat lin ini juga dimiliki oleh huruf alif juga ya Huruf alif juga punya sifat lin. Almim huruf yang bisa dijadikan huruf mat maka memiliki sifat lin ya. Wau, alif, ya, ya semuanya punya sifat lin. Namun kalau dimutlakkan demikian biasanya yang dimaksudkan adalah huruf wau dan ya sukun dalam keadaan sebelumnya Berharokat fathah. Nah, wallahu alam. Kemudian yang berikutnya inhiraf. Inhiraf Nah. Baik. Sampai sini ada pertanyaan atau ada yang belum paham? Insyaallah paham ya. Safir, qalqalah, kemudian lin. Nah. Taib, berikutnya inhiraf. Inhiraf bermakna mail. Ya berbelok ya, inherof maknanya secara bahasa adalah berbelok. Secara istilah adalah berbeloknya suara huruf. Ya, jadi huruf itu punya arah ternyata. Ya, dan arah itu bisa berbelok, ya, berpindah arah. Tapi seperti yang dialami oleh huruf-huruf yang punya sifat inherof ini, yaitu huruf lam dan roh. Ya, makna inherof apa? Berbeloknya suara pada huruf ro dan lam, karena aliran suara yang tidak sempurna. Nah, dikarenakan terhalang oleh oleh lisan, ya, Karena lam dan ro adalah huruf dari lisan. Nah, taib huruf yang punya sifat in-hora adalah lam dan ro, di mana suara suara huruf lam itu akan berbelok menuju samping kanan dan kiri. Dari ujung lidah sedangkan suara huruf ro Sebaliknya nah, Dari tepi kanan kiri ujung lidah Menuju ke tengah lidah Baik nah, e, Penjelasannya demikian Huruf lam Coba kita ingat kembali tentang Makhruj huruf lam Huruf lam Telah kita pelajari Keluar dari mana? Tepi lidah depan Dengan apa? gusi Kusi yang di atas gigi taring, gigi apa, seri ya. Al, coba Al, Al. Al. Nah Taib Huruf lam termasuk huruf syiddah atau rokhawah Huruf lam termasuk huruf yang ketika disukun suaranya berhenti atau Tidak Apakah lam seperti huruf dal yang ketika disukun akan berhenti ad atau bukan? Bukan. Artinya suaranya mengalir ya. Tayyib. Sebenarnya dia apa? Berpotensi untuk apa? Untuk menjadi huruf syiddah. Karena kalau kita melihat terkunci apanya? Pintunya al dengan menempelnya tepi lidah dengan apa? Gusi maka akan terjadi pengungsian suara al sebagaimana huruf dal ad ya jim. Ed. Namun ternyata apa? Huruf lam masih bisa bersuara walaupun disukun. Kemana suaranya? Mengalir melewati samping kanan kiri lidah. Al. Nah, coba antum rasakan. Ya. Ketika apa? Menempel tepi lidah depan, ternyata suaranya justru berbelok yamil Ya, berbelok ke tepi kanan dan kiri Al ya, Terasa ada getaran yang Yang apa terasa ya di dalam Kita mengucapkan lam Al bagian kanan kirinya terasa ada Seperti seperti ada sesuatu yang mengalir Al itulah suara lam nah, Yamil Membentur di sana malah balik Kanan kiri nah, Itulah sifat inihara pada lam Nam. Sedangkan huruf roh Nah, huruf ro dari mana keluarnya huruf ro? Dari ujung lidah bersama apa? Bagian punggung ditempelkan ke kusi yang di atas dua gigi seri. Nah, coba r, r, r. Nah, tajib. Huruf ro disebutkan dalam eh, sebagian buku tajwid bahwasanya huruf ini ketika diusapkan maka lisan itu ya tekar, ya tekar itu artinya apa? membentuk cekungan. Jadi tidak tidak demikian saja, tapi membentuk cekungan sehingga di di bagian apa? Depan itu ada celah, ada celah, ada lubang yang apa? Yang nanti bisa dilalui oleh suara. Ya. Dan itulah yang menyebabkan apa? E atau yang terkait dengan sifat berikutnya nanti, sifat tikror. Al-muhim huruf ra itu kalau kita ucapkan dengan benar sehingga ada getarannya, itu apa? terbentuk dengan membuat cekungan atau membentuk apa lidah cekung sehingga bagian depannya apa? ada lubang. Nah. Tayib. Oh, terkait dengan sifat apa? Inhiraf pada huruf ra, maka bentuk berbeloknya suara adalah dari apa? dari dari suara yang apa? yang dikeluarkan dari dalam kemudian apa? menemui celah yang sempit ya. Jadi awalnya apa? kalau kita samakan dengan jalan raya, awalnya jalannya lebar kemudian menyempit. Karena ada celah itu. Ada celah yang sempit yang terbuka di depan Nah, maka suaranya lewat situ Nah itulah Inherah pada huruf Ro Ar Ar Ya dari belakang Lebar Ya suaranya itu merata pada Bagian lidah Kemudian setelah sampai ke depan Maka melewati celah yang Sempit Yang berbelok Nah itulah yang Dimaksudkan Inherah pada huruf Ro nah. Kemudian Takrir nah. Sifat Takrir, sifat ini secara bahasa artinya adalah I'adah, pengulangan sesuatu lebih dari sekali takrir, berulang-ulang. Dan secara istilah adalah getaran ringan pada ujung lidah, getaran ringan, ya. tidak seperti kolkolah ya, kalau kolkolah kan apa goncangan yang kuat ya, akan baabe, ini bukan. Bukan yang dimaksudkan dengan takrir Kalau takrir apa? Getaran ringan pada ujung lidah Nah, Ketika mengucapkan huruf ro Nah disebabkan oleh Makhruj Maksudnya adalah celah yang sempit yang tadi terbentuk Ketika kita apa? Mengucapkan huruf ro ini ya. Taib hurufnya ada satu Taib Yaitu huruf ro Taib Seorang pembaca tidak boleh berlebihan Dalam menggetarkan ujung lidah yang mengakibatkan terucapnya rok lebih dari satu ar, nah, ini tidak diperbolehkan ar, ya. taib. Nah, bagaimana caranya biar getarannya tidak banyak? Ya tadi caranya adalah dengan membentuk apa cekungan kecil pada ujung lidah. Nah. Taib diterangkan oleh para ulama atau sebagian kita dapat di dalam sebagian kitab bahwasanya Tatkala ujung lidah mementur apa? Gusi Maka Ya pada huruf roh Ya Maka dibalik Lidah ini apa? Ada suara dan Hawa yang mendorong Ya Atau Apa namanya? Mendesak Bagian lidah yang menempel gusi Nah Semakin kuat maka dia akan menurunkan ya ujung lidah tadi turun. Ya. Ketika turun maka otomatis akan menjadi apa lemah ininya. Yang ternyata kanannya kuat setelah terbuka pintunya jadinya lemah. Nah, kalau ini sudah lemah ini mau naik lagi. Ya. Akhirnya apa? Setelah naik terjadi Getaran satu kali, ini didesak lagi, turun lagi, naik lagi, nah, akhirnya terjadi apa? Takkerir pada huruf or. Nah, supaya tidak berulang-ulang, maka apa? Dibentuk, terbentuklah cekungan kecil tadi. Maksudnya supaya tidak berulang-ulang. Or, ya, cukup, cukup apa? Dilewatkan di sini tanpa harus menurunkan apa? Ini ujung lidah tadi. Kalau sudah ada cekungan atau ada lubang yang kecil kan sudah tidak, tidak akan apa menekan dan tidak akan terjadi takrir yang berlebihan. Nah Allah alam itu yang diterangkan oleh para ulama sehingga sifat takrir disebutkan supaya kita apa berhati-hati agar tidak berlebihan dalam menggetarkan ujung lidah. Ar juga tidak demikian ya. Ar cukup sekali saja. Ar by nah, Allah alam. Yang berikutnya sifat tafashi Sifat tafashi Ada pada huruf shin, tafashi, shin. Hanya ada pada shin saja ya. Takrir pada roh saja Inhiraf Ada lam war roh nah. Tafashi artinya Intisar atau itisar Tersebar atau meluas Ya ini apa? Hawa Apa namanya? Udara Ketika menyuarakan Huruf shin Ash menyebar ya meluas udaranya sehingga membentur permukaan bagian dalam dari gigi-gigi atas dan bawah ash tidak hanya satu arah saja tapi menyebar udaranya ya menyentuh permukaan gigi-gigi atas dan bawah ash coba ash ya, terasa ya terasa menyebar enam kemudian istiqlal istiqlal nah, istiqlal maknanya adalah imtidad istilah dari kata-kata tul -kata panjang imtidad dari kata-kata mad ya. memanjang nah ini makna secara bahasa adapun secara istilah artinya adalah terdorongnya lidah sedekat sedikit ke depan setelah bagian tepi lidah membentur geraham sehingga dengan gerakan ini ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri atas dan hal itu dipengaruhi oleh adanya udara yang mampat atau menekan di bagian belakang lidah. Nah, jadi huruf bāt itulah yang memiliki sifat istitalah. Nah, huruf ini atau sifat istitalah ini huruf pada huruf bāt akan muncul ketika huruf bāt ini disukun, ya, ketika disukun ataupun ditashtid. Ya. Coba kita kita sukun huruf ini, l, l. Kita masih ingat insyaallah makhraj huruf qad dari mana? tepi lidah dengan gremam atas ya, permukaan dalamnya. L. Nah. Nah, bukan hanya menempel saja di situ, namun apa? didorong ke depan. L. Setelah menempel kemudian didorong ke depan. L. Jadi mengalami apa? pergeseran ya, pergerakan ke depan. Ya, indafa'a ya yang dafi' yakni terdorong ke depan sehingga bagian tepi yang depan menyentuh apa? menyentuh gusi atas. Elm elm elm. Nah. Tapi insyaallah ya dengan latihan ya, dengan latihan memang sulit ya, huruf paling sulit nih, ya, huruf dad. Karena tidak ada dalam bahasa manapun kecuali dalam Arabiyah. Elm. Nah. Cuba lagi. Elm. Nah, ini lidah jangan engkau begini ya. Tetap hadap ke depan. Karena yang nempel bagian samping dengan geraham. Elm, elm, elm. elm. Ini nempel ke gusi atas. Elm. Nah, ya. elm bo, elm di, elm bu. bisa dipahami sementara kalau mempraktekkan mungkin perlu latihannya ini istilah lah istilah nah, apakah sifat ini muncul pada saat buat berharokat ya tidak muncul ya tidak muncul atau tidak ya tidak tidak akan terlihat sebagaimana kol-kolah juga kol-kolah hanya akan muncul ketika disukun nah jadi kalau diharokati ya langsung bo du wi ya do, di du al ya nah perkerjanya ketika disukun al do al di al nam wallahu a'lam bissawab nam nah, ini kurang lebih apa pelajaran tentang sifatul huruf jadi ada safir hurufnya apa saja sin زاي صاد صفير سين زادن صاد قلقله قلها قاف طاء باء جيم دل قطبو جد قطبو جدين نعم لين وو دان يا سكون انحراف لام وراء تكرير ق سج تفشي شين استيطاله باد نعم ulang lagi safir sin za sad nah qalqalah qaf ta ba jim dal lin waw ya inhiraf lam ra takrir ra tafasy shin istitalah dad nah baik Nah, selesai pelajaran sifat. Sekarang buka halaman 19. Nah, di situ ada tabel tentang sifat huruf, mengumpulkan sifat-sifat apa saja yang dimiliki oleh setiap huruf. Nah. Kalau kita mempelajari tabel ini insyaallah akan semakin apa? Mutqin. Ya, semakin mutqin, semakin terkuasai bi idznillah taala sifat masing-masing huruf, ya. Kalau tadi persifat hurufnya apa saja? Sekarang huruf ini sifatnya apa saja? Ya, coba huruf alif. Ya, sifatnya apa? Jahr, karena bukan termasuk apa? Fahathahu, syakhsun, sagab. Kemudian rokhawah, bukan? Hajid qatin bakat. Nah. Kemudian istifal, ya, bukan khusadtin qib. Kemudian invita ya. Setidaknya antum hafalkan Kolom 1, 2 dan 3 saja ya. Karena kolom 4 dan 5 Tidak usah dihafalkan enggak apa, apa ya. Mart 5 enggak usah dihafalkan. 1 2 3 dan 6. Tadi kan sudah hafal 6 ya. 6 hurufnya sedikit ya, paling banyak 3an. 5 qalqalah saja. Nah. Tayib. Nomor 1 atau kolom 1 itu apa? Sifat hams dan jahr. Hams di Diberi tinta merah karena ya itu yang harus dihafalkan. Hurufnya ada berapa? Masih ingat enggak ya, huruf hamzah ada berapa? Ahsan sepuluh ya. Apa saja? Fahathu syakhsun sakat. Fahathu syakhsun sakat. Berarti yang bukan itu selama kita enggak tidak, tidak menemukan fahathu. Nah, berarti apa huruf jahar? Contohnya alif. Alif berarti huruf jahar. Kemudian kolom yang kedua, sifat apa? Syiddah dan rakhawa dan juga bainia ya. Huruf syiddah ada berapa? 8. Ajit, ajid qatin bakat yang merah-merah itu adalah huruf-huruf syiddah ya. ba, jim, ya, huruf yang 8 Ajit, Ajid qatin bakat. Nah, kemudian yang hitam adalah sisanya. Sebagiannya bainia ya. 5 huruf apa saja? lin umar, lin umar ya. Lin umar sisanya rakhawa. Nah kemudian yang tabel kolom ketiga adalah apa sifat istilah dan istival nah, cukup ini saja satu dua tiga itu sudah sangat sudah sangat memadai ya satu dua tiga huruf istilah ada tujuh huso dogtin tilho sod god win ta nah qaf dan ta dan qaf dan wah nah, itu huruf-huruf yang kalau dipatah Bunyinya O kan Nah kan kho, dan apa? so, do, to, toko, nah. Kemudian 45 tidak usah dihafalkan ya, tidak usah dihafalkan. Kemudian nomor 6. Nah, nomor 6 juga insyaallah sudah hafal. Tayib. Coba ditutup ditutup dulu coba kitabnya. Coba kita mikir sama-sama coba. Sebutkan sifat huruf sod. Ya. Hamas atau jaher. Eh, semuanya berusaha menjawab Hamas atau jaher. Hamas, syiddah atau rokhawah. Ah, tertan atau tidak ketika disukun. Rokhawah. Berarti apa? Hamas rokhawah. Istiqlal atau istifal. Taklah tebal atau tipis tebal kan? So, ya. berarti apa is taklah dah tiga ini sudah cukup apa saja ulang lagi sifat huruf sud Amos Hawa Istiqlal tambah lagi Sofir ya minimal tiga sifat ini sudah tambah tadi Sofir nah. lagi sebutkan sifat huruf ha Ha, hams Awalnya dengan Hams atau Cahar ya. Hams Yang kedua Cidda atau Rokhoah Rokhoah Hams Rokhoah Istifal atau Isti'la Dibaca dengan tipis H ha atau Ho H ha. Berarti apa? Istifal. Tiga, cukup ya. Apa saja? Hams Rokhoah Istifal. Nah, sifat huruf ghain. Gh. Hamas atau jahr? Gh. Napasnya keluar tidak? Gh. Gh. <girai> Lihat tangan saya ini maju enggak nih? Gh. <girai> maju tapi bukan hamas. <girai> memang maju ini. Memang saya gerakan ya. <girai> bukan didorong dengan apa sukan wo huruf ya, kan? apa jahr ya, jahr wo jahr. jahr kemudian apa rohwa atau atau shidah rohwa ya ini ketika disukun suaranya mengalir l l ya kemudian tebal apa tipis tebal ya nah, berarti jahr rohwa istilah nah طيب tentang tadi tentang apa mengalirnya nafas memang semua huruf mengalirkan nafas ya namun apa namanya atau mungkin ibaratnya benar semua huruf mengeluarkan nafas tapi tidak semua mengalirkan nafas ya, ya ini kalau mengalir maknanya adalah deras as ya kan qoyn juga ada nafas yang keluar q ya putuhnya kalau kita bunyikan ya lama-lama nafas kita habis ba Ya kan, habis juga karena keluar, namun tidak mengalir seperti mengalirnya huruf-huruf hamz, as, af. Nama, Allah. Nama, siapa yang bisa menjawab? Barang-barang aja ya, <laughs> karena semuanya bisa jawab jawabnya. Huruf lam, sebutkan sifat-sifat huruf lam. Aywa jahar. Syiddah atau rokhawah atau lainiah. Lin Umar. Lainiah. Berarti apa tadi? Jahar lainiah. Kemudian lam dibaca tebal Lo atau la. Istifal. Ada lagi sifat yang lain? Sifat yang tidak punya pasangan. Ayo satu lagi in herof. Ya. Tapi tiga ini sudah cukup sekali. Ya, sudah cukup. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya, dan menjadi bekal untuk kita uh, beranjak kepada praktek. Ya, Ada praktek. <tuh> Sampai jam berapa? Sebelas 10 ya. baik <tik> uh, silahkan antum buka kembali bukunya nah, setelah kita mempelajari makhraj dan sifat nah, insyaallah kita mencoba untuk menerapkannya dalam membaca huruf-huruf arabiyah ya. kita mengawali dari mengusapkan huruf karena huruf itulah yang menjadi bagian terkecil dari dari Al-Quranul Garim ya. Kalau kita sudah Benar pengucapan huruf-hurufnya Maka kemudian beranjak kepada kalimat ya, Kemudian pada Ayat dan seterusnya Nah Huruf-huruf Arabiyah Berjumlah berapa? 29 Urutannya adalah urutan yang telah kita kenal ya. Urutan apa? Hijaiyah Yang pertama apa? Alif Alif ya kemudian ba ta tha jim dan seterusnya yang urutan itu adalah urutan berdasarkan apa kemiripan bentuk misalkan ba tha ya diurutkan karena bentuknya sama ba tha bentuknya sama bedanya pada titik jim ha kha juga diurutkan karena sama bentuknya syakalnya sama dal zal ra za sin sin sad dab ta za ain Kaflam ya, mim nun, ya berbeza. Almim itu urutannya adalah urutan yang telah disebutkan oleh salah seorang imam Nasr bin Asim yang mengurutkannya berdasarkan bentuk apa yang mirip. Nah, Toib. Ehwadillaahakumullah Insyaallah pada juz pertama kita akan belajar membaca huruf-huruf tersebut. Ya, kita berusaha mengurutkan sesuai dengan urutan yang masyur. Ya, namun, ya nanti ada beberapa langkah yang kita harus melompat karena ada huruf-huruf yang sulit sehingga perlu diakhirkan. Nah, topik juz pertama ini adalah belajar membaca huruf hijaiyah dalam keadaan berharokat fathah, kemudian kasroh dan dommah. Jumlah pelajarannya ada berapa? Sampai halaman ke. 45 ada 35 pelajaran, 35 pelajaran. Nah. Baik. <tuh yuk> Di mulai dengan membaca huruf berfathah ya. Coba kita pelajari halaman halaman 22. Atau melihat halaman 22 kita belajar hamzah, ba dan ta ya, hamzah, ba dan ta ya. Huruf pertama alif memang, tapi kemudian apa? apa namanya? disimpulkan di atasnya hamzah. <tuh> yang sehingga jadilah ini huruf hamzah ya. Hamzah fathah a. Ya, kalau ada yang mengatakan alif fathah maksudnya adalah apa? hamzah fathah. Hamzah fathah. Hamzah ini ya, perhatian, hamzah sebenarnya adalah bukan huruf asli yang punya wujud ya. Hamzah itu tidak punya wujud pada asalnya. Ya. Dalam Mushaf yang ditulis dalam pada zaman Nabi Muhammad SAW, itu tidak ada huruf Hamzah, tidak ada. Nam, tapi dalam pelafalan ada. Ya. Suara Hamzah ini atau nama suara Hamzah disimbolkan atau diwakili, diwakili oleh Alif ya, atau Wawu atau ya atau kadang memang tidak ada sama sekali bentuk yang mewakilinya itu pada asalnya ya jadi kalau penulisan Ja'a pada musaf aslinya bagaimana dua huruf saja ja hamzah tidak ada tapi orang Arab tahu ini maksudnya adalah ja -a". -a". yang ada apa shin dan alif saja tapi hamzah tidak ada namun terlafalkan shaah Nah. Oh iya. Makanya sebagian qiraah membaca syaa kalau waqaf syaa insa tanpa hamzah. Nah. Kemudian pada akhir atau pada zaman berikutnya hamzah diberi simbol supaya kita bisa membaca dengan benar ya, karena kita tidak tahu ini hamzah atau bukan sehingga diberi simbol apa? Seperti yang sekarang ada kepala huruf Ain, ya. Walau huruf Ain Karena apa? Karena mahruj huruf Hamzah Sangat dekat dengan Ain Maka Hamzah disimpulkan di atas alif Kadang di bawahnya, kadang di atas wawu Kadang di atas ya Kadang berdiri sendiri nah. Al-Mu'im sekarang kita akan membaca Huruf Hamzah Fathah A A Sebutkan sifat huruf Hamzah Jahar Syedah Istifal ya dalam keadaan fatah minimalnya istifalnya kita praktekan a ya jangan dibaca tebal o a taib kemudian b b sifatnya apa caher ya jangan dibaca b ya ditahan nafasnya b b nah kemudian apalagi sifatnya Istifal b bukan bo ya a b طيب ا با ا ثم ت sifatnya apa saja hams ta ya, nafasnya keluar kemudian apa istifal ta ta طيب طيب kita sambil jalan fa ya ja ja ha Baik, so, supaya kita baca pelajaran kelima. bah ha. Ta ha. Ja ha. Ha ja ba. Ja. Ya, jangan sampai mahmusah, jangan sampai diberi hamas. Ja. Ja ja. Ha ja ba. Ha ba ba ta Ha fa fa Ha ja ja Ba ha ha Baik pelajaran ke-6 kha kha sifatnya apa saja? Hamas jelas. Kemudian apa lagi? Isti'la, ya. Hamas, Rohowah dan istiqlal. Ini malah itu aja. Kh, kh. Macrossnya mana? Dari ujung tenggorokan. Kh, kh. Nah, apakah mulut kita maju ketika mengucapkan huruf istiqlal seperti kh ini? Kh, atau tidak? Tidak. Kh, ya. kh. Ya. Tugas mulut membuka. Karena Harokat di atasnya fathah, kh, da, da, tanpa nafas ya tanpa hamz, bukan da, da keliru, da, kemudian za, za, baik, kemudian pelajaran sembilan, ro, ya. huruf ra coba kita. Tengok sifatnya apa saja yang pertama, Hamus atau Jahar, Hamus atau Jahar, nafasnya mengalir atau tidak, tidak, ya, Jahar. Apalagi, ini ya, ini ya, Jahar, ini ya, apalagi istifal atau istiela, kita baca ra atau ro, ro. Memang huruf roh ini istifal Pada asalnya istifal Namun dalam keadaan berharokat fathah Semua kurroh atau jumhur Al-kurroh membaca tebal Roh Roh nah. Sebaiknya kita basa Roh Sebagai ro. Sebagaimana tadi kita mengusapkan Roh tidak dengan menghimpun mulut ya, Jangan kita ajukan mulutnya Roh Roh kalau seperti ini masih kurang betul. Ro, ro, ro, ro. Terakhir, kalau masih sulit, mulutnya masih maju saja. <laughs> Mungkin dilatih dari dari ro yang tipis dulu, ya dibaca dengan tipis dulu. Ra, ra, ra. Nanti lama-lama kita tebalkan. Mulutnya jangan maju. Ra, ra ro, ro, ro, nah, ketemu, kira. Yang penting ini mulut jangan, yang maju. Ya, Allah, Allah. Kita teruskan sampai pelajaran sebelas. Ya, pelajaran sepuluh. Z, Z, Az. Ya, za. Ya, kesalahan yang biasa dilakukan adalah mencampur za dengan huruf berikutnya sin. Za, za, za. Jangan dicampurkan dengan sin. Za, azza. Bukankah azza, azza, za. Bacaan ke sebelas. Sin ya. sa, sa sa sa nah supaya kita baca sa fa sa fa da, sa za sa. Sa. Sa, sa. sa sa ja ro. sa ja ra ba ta, sa, ba, ta. Ba. ba ya napasnya ditahan kha sa, -sa tebalkan huruf Kh kha sa a kha -sa, sa a ha, -sa ha -sa sa Kho. sa -khoro. Sa -khoro. nah kemudian setelah itu nanti insyaallah besok kita akan teruskan Pelajaran berikutnya adalah huruf kaf. Ada beberapa huruf yang ditinggalkan terlebih dahulu, yaitu apa saja? Syin, kemudian shad, dad, tho, wa, ain, wa in, fa, qaf. Ini ditinggalkan, diakhirkan. Kemudian kita beralih ke huruf kaf terlebih dahulu. Karena huruf-huruf tadi ya di antaranya shad, dad, tho, wa Kemudian guin, qaf Itu adalah huruf-huruf isti'la Sebagainya juga Iduak, ya nah, Kebanyakan kita sulit Untuk mengucapkan dengan benar Huruf-huruf ini dengan sifat isti'la Dengan tanpa apa Menggerakkan Mulut ke depan ya. Makanya Di sini kita akhirkan Mencukupkan pelatihan menebalkan huruf istilah dengan huruf ho dan ro ya. ho ro kalau sudah betul ho ro ho ro tanpa memajukan apa mulut baru nanti insyaallah akan mudah ya. diterapkan pada pengucapan huruf sod nah, tot sehingga setelah sin baru kemudian kaf lam mim sampai ya nah Perlu praktik atau tidak ini Mungkin ada Usulan dari Ya sekalian Praktiknya seperti ini aja Atau perlu Dipanggil Beberapa perwakilan dari daerah-daerah. Baiklah. Coba kita buka terlebih dahulu pelajaran pada malam ini. Wallahu a'lam bis-shawab. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Subhanakallohumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.